Kita awali berita pagi ini dari Langsa bersama laporan Zubir. Sudah puluhan kader HMI cabang Langsa kembali menggelar aksi di gedung DPRK Langsa terkait menolakan harga BBM Rabu 7 September 2022. Sebelumnya para mahasiswa berkumpul di lapangan Merdeka Langsa lalu melakukan long march ke gedung wakil rakyat. Para mahasiswa yang dikoordinir oleh Sarimin membawa spanduk bertuliskan menaikkan BBM, lapangan kerja sulit, September berdarah, dan pesan lainnya. Koordinator aksi Sarimin mengatakan jika tuntutan mahasiswa tidak diindahkan maka Presiden Jokowi wajib mundur dari jabatannya sebagai presiden karena dinilai gagal dalam mengurus negara. Di hadapan para pendemo ketua DPR Langsa Maimul Mahdi mengatakan pihaknya juga sepakat dengan mahasiswa agar pemerintah segera mempertimbangkan dan memutuskan untuk menurunkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Karena dengan kenaikan harga BBM serta TDL otomatis akan berdampak terhadap naiknya harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat Sehingga akan semakin mempersulit keadaan ekonomi rakyat Darlun dari Langsa kita beralih ke Sigli bersama laporan Nurni Hayati Kawanan gajah liar kian meresahkan warga di Pidi Salah satunya di Kecamatan Saktia menjadi sasaran amukan gajah di tiga desa yakni Riwuk, Barih, dan Kandang Camat Sakti Nurmasita S.A.G. bersama Mukim Kandang, T.J. Lani, Sekdes Tarmizi, Kejurian Muklis, dan sejumlah warga lain meninjau lahan sawah yang dirusak gajah. Dari pusat Gampung Riwuk tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 ke lokasi lahan padi yang dirusak kawanan gajah tersebut. Dibantu warga mengendarai sepeda motor, berjalan kaki menyeberang sungai, dan diteruskan lagi dengan sepeda motor sejauh 2 km. Untuk diketahui teror, Satwa Langkah ini berpindah mulai dari Muara 3, Padang Tiji, Mila, Sakti, Kemala, Titi, Tiro, Tangsi, hingga Gempang. Di Gampung Riwuk, Kecamatan Sakti Pidi ada banyak tanaman padi yang dirusak kawanan gajah yang turun pada malam hari. Data dari Kejren Muklis menyebutkan kawanan gajah merusak tanaman padi dan kebun warga di desa Riwuk sekitar kurang lebih 13 hektar. Kawanan tersebut diperkirakan berjumlah 48 ekor. Sementara itu T. Jailani Mukim Kandang kecamatan Sakti mengungkapkan sejak kejadian itu warga dan petugas dari CR Umila melakukan pengusiran kawanan gajah liar dengan menggunakan mercon. Walau demikian ia menyebutkan bahwa kawanan gajah liar masih inggan menjauh dari sekitar kawasan perbukitan tersebut. Karena itu ia berharap kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar bisa segera membangun balai lengkap dengan menara pemantau, selain itu bisa juga membangun. Masang power fencing atau pagar kawat listrik berdaya rendah dan dibangun berir atau parit sebagai antisipasi serangan kawanan gajah liar. Kita lanjut lagi Sudarlun setelah dari Sigli. Kali ini kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Saadul Bahri. Sebagian jalan sepanjang 21 km di Aceh Barat mengalami kerusakan akibat dilintasi truk angkutan batu barang. Kerusakan badan jalan ini menjadi masalah baru karena tidak adanya jaminan dari pihak perusahaan untuk anggaran perbaikan. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRKC Barat Ramli dan Kamarudin meninjau langsung kerusakan jalan yang dinilai telah merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Ramli mengatakan hingga saat ini uang jaminan sewa jalan sepanjang 21 km yang digunakan pihak perusahaan tidak ada kejelasan. Menurutnya secara aturan pihak perusahaan harus memberikan uang jaminan baik dititipkan ke bank atau ke kekas daerah sebesar 0,5% dari harga konstruksi. Sehingga jika terjadi kerusakan jalan dapat segera ditanggulangi. Langkah selanjutnya pihak DPRK akan melaporkan masalah tersebut ke pihak hukum. Hal ini dilakukan guna meluruskan masalah dan ketimpangan yang berlangsung saat ini sehingga ke depan daerah tidak lagi dirugikan. Darlun, kita beralih ke Aceh Selatan Pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA Menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk korban terdampak bencana banjir Yang menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan Bantuan tersebut diserahkan Kepala Pelaksana BPBA Dr. Insinyur Ilyas MP Kepada Sekda Aceh Selatan Cutsa Zalisma SSTP Sabtu 3 September 2022 Selain menyerahkan bantuan kepala pelaksana BPBD Dr. Insinyur Ilyas MP didampingi Dandim 0107 Aceh Selatan let call ARH Helmi Aryansyah SE dan kepala pelaksana BPB di Aceh Selatan H Zainal ASA MSi juga meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir dan tanah longsor di sejumlah titik lokasi yang ada di Aceh Selatan Di Desa Luk Bengkuang, Kecamatan Tapatuan, Kepala Pelaksana BPBA melihat langsung kondisi korban banjir dan tanah longsor yang rumah mereka rusak akibat hantaman tanah longsor pada saat hujan deras melanda Aceh Selatan. Kalak BPBA, Dr. Insinyur Ilyas mengatakan pemerintah Aceh telah menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh Selatan berupa 5 ton beras, 50 dus ikan sarden, 400 liter minyak goreng dan telur untuk korban banjir dan tanah longsor. Sementara itu, Sekda Aceh Selatan, Cutsa Zalisma SSTP menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Aceh terkait video hoax yang beredar di media sosial terkait banjir parah di luar negeri yang seolah-olah terjadi di Aceh Selatan. Sudah dulu, si unjuk rasa yang dilancarkan mahasiswa Aceh Barat terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak Rabu 7 bulan. September 2022 berakhir rusuh antar sesama mahasiswa akibat selisih paham Kerusuhan ini terjadi menjelang berakhirnya aksi demo Setelah dilakukan penandatanganan dan kesepakatan bersama antara DPRK Aceh Barat dan mahasiswa Yang sepakat menolak kenaikan harga BBM Ketika itu sebagian mahasiswa mendesak masuk ke dalam kantor Dewan Meski Ketua DPRK Samsul Barmi bersama Wakil Ketua Ramli dan Kamarudin telah menerima aspirasi pendemo Salah satu mahasiswa mencoba naikkan masuk ke dalam gedung, namun sebagian mahasiswa lainnya mencegah agar tidak membuat kegaduhan. Aksi saling dorong dan baku hantam pun terjadi hingga beberapa mahasiswa tersungkur ke tanah. Kejadian ini turut disaksikan Ketua DPRK dan Kapolres Aceh Barat. Aksi saling lempar dengan botol mineral juga tidak terelakkan. Petugas kepolisian segera membubarkan mahasiswa agar suasana yang semakin memanas menjadi reda. Hingga saat aksi masa bubar juga kembali nyaris terjadi tawuran antar sesama mahasiswa di Bundaran Simpang, Pelor, Melabuh. Kondisi tersebut berhasil diamankan pihak kepolisian yang siaga memberikan pengamanan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah telur kita beralih ke informasi nasional. Penguatan usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu kunci utama dalam mempertahankan momen pemulihan ekonomi nasional. Lebih lanjut UMKM merupakan critical engine bagi perekonomian karena mampu berkontribusi terhadap PDB mencapai 61% dan menyerap tenaga kerja hingga 97%. Di tengah berbagai terpahan krisis yang terjadi, UMKM juga telah terbukti memiliki resiliensi dan kecepatan pemulihan yang baik. Pada periode krisis moneter 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008-2009, jumlah UMKM tetap mampu tumbuh positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto saat memberikan orasi kebangsaan tentang penguatan UMKM di era ekonomi dan finansial digital dalam momentum pemulihan ekonomi nasional, Recover Together, Recover Stronger, secara virtual dalam rangka lustrum kebangsaan Ketiga belas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Rabu 7 September mengatakan selama pandemi COVID-19 di mana sektor UMKM menjadi sektor yang paling terdampak. Pemerintah mengalokasikan program PEN pada tahun 2022 sebesar 45562 triliun rupiah, yang diantaranya dialokasikan untuk melanjutkan pemberian dukungan untuk menjaga produktivitas UMKM. Sudah kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pada selasa 6 September 2022 bahwa Rusia memotong aliran gas alam ke Eropa sebagai pembalasan atas sanksi. Ia menambahkan bahwa Eropa sedang menuai apa yang ditabur. Kekhawatiran akan krisis ekonomi di Eropa meningkat selama musim dingin setelah Rusia mengumumkan akan menutup pipa gas utamanya ke Jerman. Rusia telah menghentikan aliran gas melalui pipa Nord Stream 1 dan telah memotong atau menutup pasokan di tiga pipa gas terbesar ke barat sejak invasi ke Ukraina dimulai pada 24 Februari. Pasokan minyak juga telah dialihkan Rusia ke timur yang menambahkan bahwa sanksi dari barat atas invasi Rusia ke Ukraina mendorong Putin untuk membalas menggunakan pasokan energi. Dikutip dari kantor Blitaruters, Turki telah berusaha untuk mencapai keseimbangan antara Rusia dan Ukraina dengan mengkritik invasi Rusia dan mengirim senjata ke Ukraina, sementara menentang sanksi barat dan melanjutkan perdagangan, pariwisata, dan investasi dengan Rusia. Dari newsroom Selambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Kamis 8 September 2022.